Pak Hari, selamat siang. Siang. s i l a k a n Pak, komentarnya. Ini terbukti jelas sekali ya, bahwa pendidikan itu bukan, bukan yang penting. Yang paling penting adalah、uh, melayani ya,、uh, cinta tanah air lah, cinta bangsa. Terus,、uh, kalau kayak gini mereka sudah bisnisin sih, berapa modalnya waktu itu、uh, kampanye itu, sekarang mereka mau tarik.、Mm -hmm. Pak Hari, oke,、okay, saya sekarang terputus. Pak Riu, selamat siang Selamat siang s i l a k a n Pak, komentar Anda Aduh, saya k e l i h a t a Pak Bu, kalau dengar anggota DPR yang Sekarang itu contohnya Pak Tusenduri Itu ngomongnya pelepotan Nggak n g e a s a i b a h a s Hanya menonjol k a n i n g i n n g e t o p aja Itu aneh Apakah ada fit and proper t e s t a n g c u k u p dari anggota DPR Bukan hanya modal duit Rame-rame Yang membuat mereka naik Ataupun oposik pribadi h i n g g a membuat mereka、uh, Harapan ada lebih selain dari berempat, ya. Terima kasih, Pak Rio. p a k a g u s iya. Menurut、Pak. saya, karena mereka itu untuk menjadi anggota DPR juga cara-caranya mungkin kurang、uh, benar, ya. Tidak mengandalkan intelektual saja, sehingga sekarang mereka terpilih, ya. Mereka pikir gimana caranya ngembaliin yang sudah dikeluarkan. Itu aja, Mas.、Uh -huh. Terima kasih, Pak Agus. Pak Adibio, selamat siang. s a m a t siang, Bu. Ya, silahkan, Selainya, Pak. j a a b n y a DPR kita b e n e r omongannya gusdur. S1, S2, S3, sampai S4, tapi cara berpikirnya masih tempat i taman kanak-kanak, tidak produktif, dan memakalkan pembalakan ataupun pemalahan pada rakyat. Buktinya gedung DPR minta triliunan. Cara berpikirnya lucu, rakyat susah mestinya. Dia meng mengatakan bahwa untuk sementara anggaran pembangunan tidak ada... ジュバランスパディビュー。 サラキジャズモアのサランキャのノベミルエ。カラパンガーシスティン、レキャリタスケット・クレバキ 何でおらん justru karena kinerja buruk itu mereka mau ningkatin kinerja caranya gimana, minta gedung baru kalau gedungnya aja gak g bagus gimana kinerjanya mau bagus betul n gak g kira-kira baik, terima kasih Pak Alex sama Suri s i l a k a n Pak Sore Pak, menurut saya anggota DPR itu kinerjanya sama sekali, per momen sama sekali n gak g ada hasilnya sama kalau、ah. menurut saya anggota DPR dibubarin aja lah Pak i t u r i m a k e s i h ya terima kasih Pak Alex Pak Teddy, selamat sore, silakan Pak Selamat sore, Pak Ya, silakan Pak Teddy Sekolahnya kan S1, S2, Pak Tapi tahap yang di kita ini kan DPR-nya Ini kan masih belajar, Pak Dari zaman dulu kan kita nggak ada DPR Sampai sekarang juga belum ada DPR Nggak ada yang mewakiliin rakyat yang benar Cuma masih belajar, itu masih sekolah di situ dia. Jadi tinggal lakunya ya seperti itu, Pak Masih anak-anak, terima kasih Ya, terima kasih Pak Teddy Selanjutnya Pak Johan, silakan Pak yuk selamat sore ya itu kayak anggota DPR itu lebih banyak s t a f ahlinya daripada anggota d p r n y makanya diminta gedung baru Pak. itu k e r j a n y a anggota DPRnya itu itu dibanding jalan-jalan itu bangun gedung baru itu buat apa itu kan buat s t a f ahlinya bisa... itu kemarin saya baca di k o r a n minta d i s u r u h kalau bisa 10 orang ya kerjanya apa itu jadi anggota DPR yang kerja staff ahli a t dibuang-buang begitu 日本 Johan、スライダー、パー、レベルのパ Dari anggota DPR kita, yaitu sikapnya、apa? nggak jujur itu aja, karena nggak jujur, nggak bisa dipercaya, merakyat. Nah, jadi pertanggungjawabnya waktu disumpah bahwa dia akan membawa amanah rakyat yang mewakilinya. Tapi kenyataannya nggak jujur, lah, kalau nggak jujur ya, risikonya nanti dia harus pertanggungjawabkan nanti di rumah m a t a depan ketika dia dapat gelar almarhum ALM gelarnya. Jadi bukan S1, S2. Jadi gelar abadi nanti armahum, dia harus pertanggungjawabkan apa yang dia perbuat dari dia sejak lahir sampai kematian. Jadi hati-hati, semua harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih. y Assalamualaikum a warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sugeng. p a Budi, selamat malam. Ya, malam. Ya, s i l a k a n m b a k Budi. Ya, jadi profil yang di t u r b e y Kompas itu、uh, hanya dilihat dari pencapaian akademis. Tapi... Untuk menjadi anggota dewan yang terhormat Tidak cukup hanya pendidikannya tinggi Dia juga harus punya value Nilai-nilai yang d i a n u t Misalnya untuk kepentingan Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara Mendahulukan kepentingan umum Mempunyai rasa malu Karena sudah dipilih, sudah digaji Tapi tidak bisa memberikan kontribusi Atau ilmunya dipakai Untuk kepentingan masyarakat Nah itunya yang kurang Makanya kinerjanya jadi jelek Bu Jadi anggota dpr itu harus introspeksi bagaimana karakternya itu, stilnya itu harus dibangun supaya masyarakat yang sudah memilih mereka menjadi、um, apa, m e n c a p a t k a n manfaat. Terima kasih. Oke,、okay. Pak Joy.、Saya、selamat malam. Ya silakan. p a Kalau Joy. menurut saya saya susu sususi dari yang pembicara a tadi yang p e r t a m a pendapat bersama. Cuma.、Uh, sejarah kita itu sayangnya itu kita、nah, tidak punya biasa、uh, membedakan priorita, s jadi mana yang untuk kepentingan fakta, untuk kepentingan pribadi jadi sering kepentingan umum itu diabaikan, ya bikin undang-undang aja cuma janji-janji omong kosong aja k a t e n a mau merasakan undang-undang tapi tahun lalu itu cuma berapa biji sekarang janji lagi m e n g e r a s k a n tapi sampai sekarang juga masih berapa biji seperti omong kosong aja, jadi、uh, kerjanya itu n gak g ada priorita s ハーグスラマー Uh, yang ada nanti kan pada mental korupsi memperkaya diri satu lagi mungkin、uh, saya tambahkan itu mungkin profilnya juga kan bekas bintang film gitu kan 私は。 Ya, pekerja anggota DPR itu bisanya cari uang aja. Berbisik di luar, luar negeri apa, begitu. Ya, makasih. Oke.、Okay.